untuk menyingkat waktu saja karena 10 artis idolanya Jawa Timur bakalan memberikan yang terindah dan yang terbaik. Biar Karang asem bergoyang kembali co. Artis yang satu ini juga tergolong artis ibukota ya. Sudah cantik baheno lagi. Ratu oplosan Indonesia co. Sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur. Ada Ramayana, ada SNP Indonesia, Wiwi Sagita, Nju, palapa! la Selamat sore. Assalamualaikum. Wow, wow. Masih semangat ini ya, Bu yang di dalam ini ya? Hah? Wih, semangat asule.